Tidak bisnis, pada artikel Harvard Business Review Agustus 2008, ada sesuatu hal yang menarik tentang bagaimana kita dapat memotivasi karyawan kita supaya menjadi lebih baik. Basic dari konsep ini adalah empat drive. Ya. 4 drive yang mendasari kebutuhan manusia. Jadi secara genetik manusia itu mempunyai empat hal yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Atau yang menjadi motivasi dasar dalam kehidupannya Yang pertama adalah the drive to acquire Atau mempunyai dorongan untuk mendapatkan atau memiliki sesuatu Manusia itu selalu ingin mendapatkan lebih Ingin mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik Ingin mendapatkan uang lebih Ingin mendapatkan kekayaan lebih Rumah lebih dan lain-lain Ini the drive to acquire Yang kedua adalah the drive to bond Di mana manusia ingin bersatu mengikat berkeluarga bersahabat punya temen banyak bonding ya bonding atau menyatu mengikat ini dibutuhkan sekali dalam kehidupan manusia dan yang ketiga adalah the drive to comprehend atau keinginan untuk memahami kehidupan ini mengerti maknanya mengetahui apa yang penting buat dia dan yang terakhir adalah the drive to defend atau keinginan untuk mempertahankan membela diri ya Nah Untuk karyawan, maka kalau kita tahu ini Hal yang pertama, karyawan mempunyai keinginan untuk memiliki lebih Maka compensation system kita, reward system kita, penggajian kita, bonus system kita Harus kita sesuaikan supaya dapat menguntungkan perusahaan dan karyawan kita Kedua, mengenai bonding atau mengikat Maka kultur perusahaan harus dibaiki sehingga persahabatan ya? Atau kerjasama akan menjadi indah di dalam perusahaan itu Dan yang ketiga, comprehend, mengerti Maka kita harus bisa membuat karyawan kita mengerti Maknanya atau tugasnya atau kesuksesannya itu ada berada di mana dalam perusahaan itu Dan yang terakhir, the drive to defense Kita harus membuat sesuatu sistem yang fair, ya, yang jujur di mana Orang yang bekerja keras, dia akan dipertahankan dan akan menjadi lebih maju. Karena hanya dengan cara yang fair saja, baru karyawan merasa dirinya aman kalau dia mau bekerja keras. Tapi tidak tergantung pada hal-hal yang aneh-aneh. Empat hal ini juga dapat kita pakai untuk melakukan selling atau menghubungi customer. Melakukan customer relationship ya. Kita harus tahu bahwa pada dasarnya manusia cuma punya empat keinginan motivasi yang mendalangi semua keinginan melakukan sesuatu yaitu keinginan mendapatkan keinginan bersatu atau terikat keinginan untuk memahami atau mengerti dan keinginan untuk membela kepentingan atau apa yang sudah diampunyai dalam kehidupannya Terima kasih Mitra bisnis saya tanah di dengan bisnis wisdom Anda dapat mengakses data saya pada www.tanah atau anda dapat mengakses dari Facebook saya tanah Disantuso. sukses selalu untuk and